Permisi non sewu kami di atas panjenengan di bawah. Permisi non sewu, engkang seng bawerksol, gih yeah. panggenan mereka uh, yang jelas takut ada anak yatim yang di bawah. Permisi non sewu dan juga di tenda-tenda kehormatan para tamu undangan yang saya hormati untuk yang perdana digital audio kendetes karanganyar miliknya dari. Aba Joko Kandedes Untuk anda semuanya Sebagai salam hormat dari kami Sebagai salam kami Salam cinta damai dari kami S-E-R-A Salam Selamat Amin Kamu tahu